Jadi barang siapa yang memudahkan orang lain, tidak meribetkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusannya. Hei, di orang prinsipnya dibalik. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Dolim siapa? perizinan-perizinan kan nggak kantor-kantor dipersulit. Mana kemarin di Kuningan ngaji di kantor perizinan, 79 perizinan diterbitkan. Iji betul diterbitkan. Izin poligami. Dan memang itu izin berat mana minta izin yang minta maaf yang enggak sepenkapangi minta maaf maka maka perizinan pun tidak mengenerbitkan izin itu memang tidak harus berizin dalwih ribet, lamun i Gitu. tapi saya sampaikan tolong urusan-urusan kemasyarakatan yang menyangkut kemudahan-kemudahan untuk sarana dan prasarana syarat dan prasarat Birokrasi tolong dimudahkan, didenge Sampai nubiasa lima bulan disamingukin Nubiasa sebulan bulan Barang siapa yang mempermudah urusan orang lain Allah permudah Orang yang mudah apapun hajat kita terijabah, tercapai, tergapai Pertanyaannya sederhana Sudah mempermudah urusan orang lain? murang ngaribetkan batur, insya Allah diribetkan balik ke akhirat Antak pahala ya film rahasia ilahi ya cintaku berakhir di alam kubur ngeri kan? berarti terjadi-jadi nempi gak maut karena ribet terkawin-kawin teh, kudu ayo jupa-jupa kudu ayo baso tahu kudu ayo ah, pria keliur waduk ah. moa gitu prinsip na. nikahi aku atau tinggalkan sederhana dari karawin maaya nagewanian kamu ayo newan caangkia sokare paya jodoh nama di dea akad ya kari ngeganti topi kuku apa setetan sipi usah adi-adi soh, adek tuh, dalain jodoh ngewe idinya ngewe malik tuh kak tukang tuh manusia-manusia berharap tuh jadi nge ribetnya lain aturannya urang nge ribetnya urang kenapa jadi ribet? karena tidak mau di a coba ikuti aturan tong offset contoh lain ketika ada operasi gabungan, kerep jadi ribet mau motor gede, keren cekir. Lu aing mah? Selamat siang Pak, siang siang ah. Pura-pura Kempes banget. Kenapa Pak? Motornya Pak? Pak damai Pak, jangan ngomong damai, urang teh. Ribet kan? Karena temu STNK, temuan SIM. Coba mun kaluar tipe witabes. Si kene operasi gabungan Polwan Hunggu ge nyengir. Titit kokok. Bu atu butil Bu atu Bu. Nyahola rek balik tipe witabes. Cih ribetnya. Sudah Pak, saya tahu. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Tapi beda ngaran kok tuh merdeka ribet. Polisi apa lu tuh orang temua STNK? Tentu, kan ngerengkong naetah. Alha keng, kan dia? Beda! STNK mau, wa, sim mawa, motor, aksesoris lengkap, pake engine guard, dan lain sebagainya helm, ngaliwate lempeng gue, nyagi ngebonceng tiluan. Angger. Angger ditilang. Prit. Naon pak Sten ka mawa? Si mawa eta naik motor tiluan. Opatan mah teu cukup, Pa. Bapak bari nilang, mangga. Turun labray. Nu diboncengna turun-turunkeun. Itu turun aing ini tilang ba nu eta. kudu objektif atuh. nyak Kanapaan, sikä, sinä turun. Eh, tau, eh, pati langman, ngilukaan orang. Oh, urusan, dan nulungan. Vi ton offside, sanajan jan Bogadalil, Bogadalih. Toh ni lawan hukum, doraka, Lompu puting puting-puting, powong, seng! Ternyata, ya polisi pitik Pitit! Ke tengah Patu-patong ribet, mana ylu ribet, mah. Gareb atuh papa tak ngebut ge. Labu beureum Apa atuh artinya beureum? Berani, Pak. Nulir aing mah. berani suci. Merah berani. Ayo mane wani pa, Pak. Kamari ge saya we kieu, lampu beureum ning teu ditewak. Mane kamari ke, di. dua kali gue aing tilanga. Eh jujur salah ye dua kali gitu, Jadi ribet itu karena melawan huk. <tuh> hukum, kau mau hukum Allah, jadi ribet. Kalau Allah sudah tidak, sudah mengingatkan hambanya dengan ayat-ayat yang tersurat, sementara hamba-hambanya keras hati. Allah ingatkan dengan ayat-ayat yang tersurat bentuknya bencana alam, Ida naon. Idahjuzillah, ordujilah, gibek, naon hatenya keras. Secukupnya memang koyatnya mah, koyatnya cabokna, tapi anggerte cager. Jadi ribet itu hadir dari ketidaksadaran yang melahirkan ketidaksabaran sabar mana? tidak sadar itu. beda sahurup nyampe ngasuh hidup kasih salabat ya ayuhalladina amanus biru wa sobiru wa rabitu wa ta'kulloh lallakum dengan kesabaran Allah akan berikan keuntungan di dunia dan di akhirat jika ngantri paling asik ketika antrian semakin dekat kan itu ulah jika Mister Mr, Mr. Bin apa ribetnya nyokot antrian batur jadi ruhililadi katukan jadi ruhulah itu akan terakumulasi jadi ribet itu licik ya. menyebabkan ribet itu ribut ganti kuribat solusinya ribat itu menjaga batas Alimron ayat terakhir ya waladina amanus biru kosoh biru koro bitu wataku Allah inalillah innallahallakum tuplihun kalau kamu ingin berun, beruntung jadi untung ya di sisi Allah maka Allah ada masalah lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena